Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Muhammadin wa Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid ini untuk melakukan uh, semacam seminar ya. Dan tugas saya pada kesempatan kali ini adalah sedikit uh, semacam ke dan saya sangat begitu bergembira, bergembira sekali ya bergembira sekali dengan <coughs> keadaan saat ini. Sini-sini saya ingat masa-masa dahulu saya, masa-masa dahulu ya, ketika saya masih S1 saya juga sama, dan saya juga sama seperti antum-antum sekalian di sini duduk untuk menuduh ilmu dulu sekitar ya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Dan pemikirannya juga sama iaitu guru saya beliau. Oh itu. <laughs> dan sama juga pembicaranya juga sama beliau Ustaz Zain Susanto beliau adalah termasuk guru saya. Jadi alhamdulillah saya juga sangat senang sekali dan bisa bertemu dengan beliau baru sekarang bisa bertemu setelah eh uh, perpisahan selama 4 tahun ya. Sekarang bahagia sekali bisa bertemu beliau di sini. Dan mungkin tugas saya mungkin enggak terlalu banyak ya karena sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh guru saya ini. Sebagian besar dalil-dalil dan sebagainya dan tapi memang tugas saya adalah sekedar sharing dan berbagi banyak bercerita mengenai keadaan-keadaan klinis ya. Bagaimana kenyataannya di lapangan ya? Kalau tadi mungkin teori-teori dan sebagainya, mudah-mudahan penguasannya sangat bagus sekali dan beliau juga sudah menyampaikan beberapa contoh-contoh. Dan mungkin tugas saya sekarang di sini cuma sekedar menjelaskan ya, menjelaskan bagaimana apa namanya, bagaimana aplikasi di lapangan-lapangnya, bagaimana sih supaya tidak sekedar apa namanya gambaran doang-dongang ya. Mudah-mudahan saya bisa banyak berbagi dengan keadaan apa dengan pengalaman-pengalaman saya di di, di di di rumah sakit ya. Jadi alhamdulillah juga panitia kemarin sudah sempat mengayang-ayang saya ya dari kemarin tuh mana makalah, mana makalahnya nih, waduh. Ini agak-agak uh, dikejar-kejar juga ya makalahnya ya dan kemarin juga apa namanya sunat sudah di, diwoyoyanya dari kemarin tapi alhamdulillah saya bisa selesaikan tadi malam ya karena paginya ada acara pergi pengobatan masal dan sunatan masal di Boyolali bersama publik muslim dan tim kesehatan majalah-majalah kesehatan muslim ya tak apa apa promosi sekali, -sekali ya <laughs> promosi <tuh> ya jadi alhamdulillah situ ada ada semacam makalah ya ada semacam makalah mungkin sudah dibagiin oleh panitia. Tentang adab dan ahlak terhadap orang sakit ya, sebagaimana yang sudah di yang sudah dipesan oleh panitia ya. Jadi memang terhadap orang sakit ini memang keadaannya khusus ya. Sudah jelaskan saya rasa sudah banyak dijelaskan oleh oleh guru saya Ustaz Syeikh uh, Abi Syaikhul Wal Taala. Dan di sini ada di mungkin bisa dilihat makalah ya. Jadi adab kita terhadap orang sakit ya, baik ada dua. Yang pertama kita orang yang datang mencungu ya, datanya mencungu, kemudian yang menunggu. Ya karena orang sakit yang antara dua itu sama yang ketiga Yaitu petugas medisnya dokternya. Bagaimana kita supaya kita menghadapi orang sakit kita menyikapi orang sakit bagaimana? Ya tentu saja kita juga pernah merasa sakit ya pernah sakit minimal ya sakit gigi sakit paru dan sebagainya ya paling minimal ya dan ada juga mungkin yang sakit parah dan sebagainya dan juga mungkin yang ada juga yang mungkin pernah pernah lihat ya pernah lihat sakit-sakit parah dan sebagainya. Dan saran saya sebagai ini sebagai pernah sebagai yang tenaga medis yang melihat langsung sekali-sekali antum-antum semua yang ini. Sekali-sekali coba pergi lihat ya, pergi lihat, jenguk, jenguk saudara-saudara kita atau pun waktu, di sisikan oh, waktu ya, sebulan sekali atau dua bulan sekali, ya atau bahapan, tolong di sisikan waktu untuk melihat pasien-pasien dengan Di rumah sakit dengan yang mereka tu yang apa nama yang yang sangat parah, tolong di Mungkin di sana, mungkin di apa namanya di sisi-sisi, mungkin punya kenalan atau siapa ya, tolong di jenguk. Ya, karena kenapa? Di sana tuh mungkin di sana ketemu, di sanalah ketemu nanti kelembutan hati. Di sana nanti ketemu nanti hidayah, di sana diturunkan hidayah, di sana diturunkan apa namanya? rasa sayang. Ya. Saya sudah mungkin apa namanya? sudah sering melihat ya, sudah sering melihat bagaimana pasien-pasien yang sangat apa? sangat cerita-cerita dari mereka yang sangat menyentuh hati. Dan ini ibarat pisau bermata dua bagi saya petugas kesehatan. Ya pertama sering melihat ya melihat melihat langsung orang sakit melihat pembedahan salah satu contoh misalnya ya, salah satu contoh misalnya orang yang sakit anak orang harus cuci darah orang harus cuci darah itu itu sudah mengorbankan semuanya dari waktu dari tenaga dari harta semuanya mungkin yang bisa dijual semuanya bisa dijual orang cuci darah silahkan bisa lihat ya mungkin pertama di cuci darah setiap sekali tapi lama-lama nanti akun ya, cuci darahnya sebulan sekali dua, dua minggu sekali seminggu sekali bahkan seminggu berapa kali dan cuci darah itu biayanya besar jutaan hampir 10 juta besar dan dulu diketahui nama cuci darah itu itu bukan mengobati, cuma sekedar nyambung nyawa doang nama cuci darah itu bukan mengobatin itu ini bukan mengobatin cuci darahnya, cuma nyambung nyawa cuma sekedar nyambung nyawa, kita lihat darah, bagaimana semua bisa dijual dan itu bukan untuk ini, bukan untuk apa namanya belum ininya, belum ininya, belum obatnya belum efek dari obatnya, mual muntah dan sebagainya belum kesedihannya, keluarganya dan sebagainya belum putus harapannya makanya sekali-sekali kalau ada waktu ya 3 minggu, 3 apa, datanglah ke sakit. Ya, di situ membuat kita akan bersyukur ya. Kita akan bersyukur, kita akan apa? Kita akan apa namanya? Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak. Kita tidak ada apa-apanya nih. Ya. Ya, sebagaimana kalau kita pengin bersyukur ya kita harus melihat di bawah kita. Masalah masalah masalah masalah dunia kita lihat di bawah kita. Kita lihat ya. Disisi kan waktu-waktunya ya dilihat ya bagaimana mereka, bagaimana kesedihannya. Ya, ketika hati-hati kita sesak ya, sesak dengan apa? dengan berbagai macam musibah, kemudian tuh orang kita menipis dan sebagainya, mahasiswa kok enggak dapat kirim kiriman dan sebagainya, belum dapat kiriman ya, ATM kosong ya, ataupun sedang apa namanya? anak sudah mulai kuliah anak sudah mulai kuliah, anak sudah mulai apa masuk PAUD dan sebagainya, ini kontrakan entar lagi diusir kalau enggak bayar dan sebagainya ini, sesak dan sebagainya itu ya, cobalah coba jenguk buat-buat waktu apa rutin apa ya waktu apa? waktu, waktu khusus untuk jenguk lihat penderitaan mereka dengarkan dengarkan bagaimana kita banyak bersyukur pasti pulang-pulang itulah hikmahnya ya banyak bersyukur coba dijadwalkan jadwalkan ya. dan ini ibarat pisau bermata dua bagi kita yang peggas kesehatan ini ya kesehatan ini ibarat bermata dua ya, yang pertama kita banyak bersyukur yang kedua kadang hati keras ya tugas kesehatan ini kenapa terlalu sering lihat terlalu sering lihat yang kayak-kayak ini hati kita biasa aja enggak tersentuh ibarat pisau bermata dua ya sudah seringan lihat orang mati depan mata itu biasa aja kita enggak anu ya kita enggak apa namanya, kita enggak kita nggak apa namanya kita nggak istilahnya biasa-biasa aja lah, udah mati, mati. <laughs> ya, ada pasien datangnya sudah mati depan kita mati ya, bahkan ada yang apa namanya kalau kita lihat yang pernah lihat sehatul maut, saya pernah melihat atau orang sehatul maut ya sampai kemerahan, badan sebelum mati kemerahan dulu kayak orang stroke ya. Waktu dia waktu dia sudah pertama biasa aja mukanya biasa gini diperlakukan oleh teman-temannya dan sebagainya mukanya tiba-tiba pas dia ini tiba-tiba bergetar, badannya bergetar kayak orang stroke, tiba-tiba langsung datar semuanya. Tuh. Ya, melihat orang seratus nol dijawab nyawanya, mendengar mendengar berita-berita, apalagi kita apa namanya, mendengar baca hadis kematian kalau saya mati itu sebagaimana dikuliti ya kemudian sakitnya kematian dan sebagainya, bagaimana keadaan di dalam kubur, apa hari dan sebagainya, mungkin kita teringat mungkin ya, ya kita teringat. Tetapi bagi tugas kesehatan, kalau biasa itu mana pisau mata dua, bagaimana bagi tugas kesehatan melihat orang mati, melihat orang ini keadaan dan sebagainya, jadi kita biasa aja, mudah-mudahan kita diberikan pertobuhan itu ya ya yang pengen mendapatkan hidayah, yang pengen apa yang merasa hatinya keras, pengen mengobati hati ya kok saya ini kok keras kali hati saya, ya ada pesannya supaya agak slow sedikit, <gak> agak slow sedikit ngomongnya ya berarti, ya. berarti di apa namanya di kantor pelan sedikit ya, terlalu menggembung-gembung ya, ya jadi, <gak> ya jadi apa namanya bagi kita yang pengen mencari ini mencari apa namanya mencari hati ya kok kita hati kita kok agak keras rasanya kok susah dibawa bawah untuk ibadah kemudian kok susah juga untuk dibawa ini kok kita apa namanya uh, untuk menjadi haji seminggu menghadiri menjadi mau susah kemudian kok dibawa bawah sholat susah dan sebenarnya coba sekali sekali lah kita apa namanya menjenguk teman-teman kita dengarkan dari keluarganya dengarkan kesusahannya dengarkan saya sudah ini sudah menjual ini sudah jual rumah sudah jual ini Ya untuk ini untuk ini saya sudah apa namanya sudah berobat salah sih tidak bisa saya sudah, sudah pergi kemana-mana tidak bisa didengarkan keluhan-keluhannya dan Insya Allah sudah mudah bisa mengubah hati kita dan itulah salah satu dari hikmah kenapa kita harus apa namanya menyuruh orang sakit ya kalau saran saya tolong dijadwal Dijadwallah mendengar yang terusnya yang lebih agak parah <tuh> ya <tuh> Oke mungkin kita masuk dalam apa namanya masuk dalam apa namanya masuk dalam uh, ini dari apa nama dari makalah yang yang sudah saya ketik pertama. Ada untuk orang orang sakit yang pertama, tu senjanya kita menghibur dan memberikan nasihat, ya, memberikan kesabaran kepada orang sakit, ya. Dan jelas pasti, pasti, pasti berikan harus sabar, ya. Dan cuma caranya, ya, harus apa nama? Caranya ada cara-cara tertentu, ya, yang sesuaikan dengan kisah. Saya rasa dal dalnya sudah jelaskan oleh Ustaz Zaid Menurut saya, ya banyak sekali dal dal kesabarannya. Itu yang nama ini nama iwas swabirona ajar membikar Jadi pahalanya orang bersabar itu sangat apa namanya sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Kemudian juga di situ saya jelaskan itu ya ada hadis, ada hadis yang saya bawa ya. Jawab doa Allah Taala ya yaum al kiamati ya anna julu daum furi dot bill makorit ya mim mayarona min sawabi al balad. Ya artinya ketika kita jenguk orang tuh ya jangan, apa istilahnya jangan jenguk jenguknya cuma jenguk jenguk biasa aja, cuma main-main aja atau cuma sekedar apa bahasa basi aja ya, cuma sekedar nampang doang istilahnya ya kan kebanyakan kita begitu ya semacam lantang, tidak enak itu berusaha, tidak enak itu ya, ah tidak nanti itu kalau tidak begini, kalau tidak datang nanti apa kata keluarga ya. Tapi kita usahakan untuk memberikan nasihat, yang memberikan nasihat tambahnya memberikan kesabaran. Ya apalagi kita bisa menghafalkan banyak hadis, menghafalkan banyak hadis dan menghafalkan ayat al-qur'an untuk mendengar, untuk menyatakan mereka. Karena ya namanya hadis dan al-qur'an itu itu memberikan pengaruh, walaupun dia mengerti bahasa arab itu memberikan pengaruh, ya memberikan pengaruh. Walaupun dia tidak ngerti bahasa Arab, Al-Quran juga walaupun dia tidak ngerti, tapi memberikan pengaruh di hati. Ya, hadis dan quran yang sehe. Ya, coba kita ya kalau bisa, apalagi tugas media ya, sih terus saya pribadi harus hafal berarti ini. Berarti saya tidak boleh terpengaruh berarti kalau pas sana <laughs> Ya, jadi pada hari kiamat kita hibur deh, kita hibur deh. Berapa hadis banyak hadis-hadis yang kita bisa jadikan hibur. Jadi, yahul, ya waduh, yah, ya waduh, ah lola afi ya, ya orang-orang yang sehat nanti, ya kiamat itu dia berangan-angan nanti ana dulu dong kulit-kulit mereka tuh furdur bil makarib akan di apa namanya dicakar-cakar ya dikuliti dengan apa namanya di kuliti, dengan dikuliti dengan gunting-gunting nanti dengan apa namanya dengan caplohan gitu ya ya kenapa dia melihat besarnya pahala orang yang dapat ujian jadi kita bilang nanti ya prakteknya nanti kita bilang dengan teman-teman kita kalau dia sedih sekali, aduh saya to ini apa dia? Saya enggak kuat lagi nahan ini penyakitnya. Saya sudah ini sudah sedih, saya sudah ke sini berobat, ya susah, sudah jual macam-macam gini-gini-gini-gini. Kita jelaskan kepada dia. Kita jelaskan kepada dia nanti. kalau bisa bacakan hadisnya. Mas, Mbak, Bu, nanti saya tuh di hari kiamat pengen jadi kayak seperti kamu. Saya pengen seperti kamu nanti. Saya pengen terbaring di dekat kamu kemudian terbaring lemah, kemudian saya seperti ini, saya seperti ini, saya pengen kayak kamu nanti. Kita jelasin sama dia kepasiannya itu baca ini ada sing ini besok saya di hari kiamat pengen seperti kamu pengen kenapa nih pengen berbareng pengen dapat ujian banyak pengen begini-begini bahkan kalau ujiannya dikulitin kayak gitu saya pengen seperti itu dijelaskan pada pasien nanti dengan hadis ini ya ya kemudian karena waktu terbatas saya cepat sedikit ya nah, jadi alhamdulillah saya merasa tenang sedikit karena ada guru saya nanti kalau ada apa pertanyaan yang sudah sudah tinggal menjawab saja nanti Nah kemudian juga ada hadis juga, ada hadis juga yang penting juga yang kita berjelas berjelaskan kepada pasien nanti, yaitu Ma'azalubalaubilmumin walmuina fijasadihi wamalihi wawaladihi ya hatayak Allahumma alaihi sotiyyah, ya namanya cobaan senantiasa akan datang pada mukmin dan muminah pada jasadnya orang sakit, pada hartanya, kemudian pada anak-anaknya sampai dia bertemu Allah tidak ada dosa sedikit pun, ya pasti datang. Bagaimana aplikasinya pada orang sakit begini, kalau ada orang sakit ya ada orang sakit nanti dia orang sakit terutama orang-orang sakit yang sudah apa namanya sudah apa sudah enggak ada harapan hidup ya menurut-menurut prognosis dokter memang ada beberapa penyakit yang memang dia itu sudah enggak ada harapan hidup misalnya sudah stadium stadium kanker kanker tadi memang sudah metastasis artinya sudah menyebar ya sudah menyebar ke paru-paru sudah menyebar ke hati ya itu memang istilahnya tinggal nunggu waktu aja menurut dokter loh ya dan kebanyakan memang begitu ya itu artinya gulih Artinya bukan kita menantang takdir Allah Ya sudah tidak ada harapan hidup lagi atau pasien dengan penyakit AIDS Ya, ayat situ bisa dibilang tuh ya memang ya sekarang sudah susah ditemukan. Ya memang dia menurun dan sebagainya, memang dia sakitnya dan kita bisa bacakan hadis ini. Ya, kita bisa bacakan hadis ini pada pasien-pasien yang kayak tadi, pasien sudah tidak harapan hidup sudah apa dan sebagainya ya. Ya. Anda ketika defonis ya, Anda umur Anda tinggal 10. 10 apa, Dok? 10 tahun bukan? 10 bulan bukan? 10 apa bukan 9 10 8 gitu kan. Terasa jantung mati jadi. <tara> ya, jadi sudah apa nah sudah nang sudah apa nah sudah ini sudah apa nah sudah semen sudah parah sudah lah para, para, kita bacain hadis yang ini. Para pasien-pasien yang sudah apa nah sudah harapan hidup kita bacain. Ya, bisa jadi nanti dengan apa nah penyakit yang mengantarkan kematian kalau benar memang mengantarkan kematian ya penyakit yang mengantarkan kematian ini bisa jadi nanti kamu akan bertemu dengan Allah tidak ada dosa sedikit pun. Ya artinya penyakit yang mengantarkan kematian ini misalnya penyakit anak penyakit apa penyakit kanker dan sebagainya dan sebagainya kan rasa sakit terus menerus ya nanti tidak ada dosa sedikit pun pada Allah dihapus terus sama Allah jadi ketika bertemu Allah tidak ada dosa sama sekali ya sebagian harta ya Allah, Allah alaihi, ya, ketika bertemu dengan Allah tidak ada dosa sedikit pun kita hibur dengan dia mau tidak seperti ini semuanya mau semuanya Ya ketemu dengan Allah tidak punya dosa sedikit pun kan kita hibur bersabarlah ya Memang, memang tanpa parah, tanpa parah Karena ais tanpa parah, tanpa parah, parah terus Orang ais itu ya, pertama sehat lama-lama yang semua kena Kena diare, kena TBC, kena apa Kena sinidat, sebagainya sedikit Disentuh aja bisa sakit nanti, karena ada bakterinya diatan tapi sudah tidak ada Atau orang kanker, kanker stadium, sudah stadium 4 dan sebagainya Kita bacakan dari sini ya Kita kita hibur Ya bertemu dengan Allah, kita ingatkan lagi ya Bahwasanya sakit dunia ini tidak ada apa-apa dengan di, di akhirat nanti Ya, di akhirat masa-masa susah Masa-masa sulit, masa-masa Allah menunjukkan Kemarahannya, Allah menunjukkan apa namanya, tubs, apa namanya Allah memerlukan kemurahannya bahkan saat itu Nabi saja beroperan oper kamu uh, datang ke Nabi nu datang ke Nabi ini datang ke Nabi ini saya pengen ini oh tidak saya juga pernah kesalahan dulu tolong ke Nabi sana tidak tidak tidak saya juga pernah berdosa ke Nabi Ibrahim ya meditkan diri sendiri saat-saat susah saat-saat tidak apa tidak tenang dan sebagainya ya saat itu orangnya berdoa tanorotan tenanjang semuanya tapi kena simpul demi diri sendiri ya saat-saat itu mau tidak ada kesalahan kita hibur ya, ya dengan bacaan di sini. Ya, kemudian juga jangan lupa kita jua doakan ya, harus doa, doanya, doanya sudah hafal semua ya la bahasa Quran insyaallah. Insyaallah semuanya akan jadi penghapus dosa. Ya, baik sedikit punnya sampai sampai dalam mati, dalam hari itu hatta syawqatu sampai sampai seorang itu tertusuk duri, dia akan terhapus dosanya. Cuma tertusuk duri-duri yang kecil aja, dia terhapus dosanya. Kesedihan apa dan semuanya, ya. Mai usbinal muslimin min khamin wala ghamin wala azam. Ya, anak kesedihan, kesusahan, kegundahan, kegundahan semuanya itu akan dihapus dosa. Ya, jadi ada kegundahan, ada kesedihan itu menghapus dosa ya, jangan salah pulang-pulang ke rumah nanti, pulang-pulang ke rumah ada gulindah apa namanya, pulang-pulang terpas ini apa namanya, ternyata IP-nya nasakom di Aneon 1, itu kan sampai rumah sedih gul gulindah apa resah gelisah dan sebagainya, apa dan sebagainya ya, itu kalau kita niatkan itu jadi menghapus dosa, ya, atau bagaimana kasus macam-macam ditolak ya, ditolak, ditolak ditolak ramaran kerja maksudnya, ya, itu juga kita sedih, gelisah dan sebagainya itu kalau kita lihat kan penghapus dosa, ya penghapus dosa. Begitu juga dengan dia yang mungkin sedingnya dan sebagainya itu kita. Kalau kita hibur ya. dan juga sebagian rasa beradan itu juga memang tugas yang terbaik ya. Sebagian rasa beradu asal salam, abdalul akmalu, abdalul akmali, ya antu dhikila ala ahi al al al Jadi sebaik-baik amalan Allah memasukkan gembiraan pada saudara kita yang beriman. Inilah sebaik-baik amalan kita hibur kita dan sebagainya. Ya, dan juga ketika kita hibur itu juga jangan lupa ya namanya pasien namanya itu jangan terlalu banyak nasehat selanya. Jadi datang datang langsung bacaan hadis. Datang besok lagi datang bacaan hadis lagi sabar. Datang lagi sabar ya biasa aja sakitnya ini. Lama-lama pasiennya enak aja lu emang pernah rasain kayak gue nih emang ngomong sabar-sabar doang. Ya ente nanti kalau emang sakit kayak enak ente bisa sabar gitu kan. Ya jadi begitu datang jangan jangan kebanyakan hadis segala musuhnya jangan kebanyakan ucap ucapan sabar tapi pasien juga ternyata butuh apa butuh cerita butuh hiburan ya butuh hiburan butuh kata kata diajak bercanda loh. jangan di, jangan jangan diajakin sedih terus pasien itu ya, ya kalau kita datang rata-rata yang datang kunjungin itu ya pasti ya sabar deh ya Insya Allah nanti ada ininya datang lagi oh, Insya Allah ya Insya Allah, sabar ya lama-lama bosan juga sekali-sekali diajak bercanda ya kalau bisa tuh ya paling senang dia tuh diajak riuh apa diajak Roni cerita-cerita masa lalu deh semang. Ya, makanya dia senang kalau teman-teman yang itu datang cerita-cerita, dia jajak ketawa, ya, dia jajak apa namanya? Bagus memang nanti dia dibina apa apa diceritain juga. Gimana kalau dia apa namanya? Kalau sembuh nanti kita gini-gini lagi ya, gini-gini lagi. Ya, itu dia senang pasien. Ya. apa namanya? Mereka mereka mereka senang gitu ya. Ya. Jadi dan juga intinya diberikan hiburan ya pasien itu ya. Artinya jangan sabar-sabar aja. Artinya cerita-cerita yang masa-masa lalu, cerita-cerita Bang -cerita Rioni dan sebagainya. Karena perlu diketahui, karena ini kenyataannya, artinya sekarang ini penyakit ya, penyakit itu penyakit zaman sekarang dia sudah berubah dari penyakit penyakit degeneratif, jadi dia sudah bergeser ya penyakit degeneratif menjadi penyakit pola hidup. Nama pola hidup penyakitnya apa? Penyakit stres, penyakit apa namanya? Penyakit sibuk ya, penyakit zaman modern. Jadi zaman sekarang penyakit itu sudah bergeser dari penyakit yang degeneratif dulu degeneratif penyakitnya, sekarang bergeser menjadi penyakit apa penyakit pola hidup. Ya namanya sekarang kan banyak kan hipertensi, diabetes, apa itu semua penyakit pola hidup. Ya karena sebabnya itu, penyakit pola hidup. Artinya apa kebanyakan pikiran. Jadi tuh pasti yang sekarang sakit itu dia sakit bukan karena sakitnya. Zaman sekarang itu sakit bukan karena sakitnya, tetapi sakit karena dia sakit. Ya, sakit karena dia sakit. Zaman sekarang tuh begitu. Yang bikin parah sakitnya karena dia sakit kenapa? waktu dia sakit itu pertama Pikir kerjaan kantor, aduh kerjaan kantor, kantor. ini gimana dong? Sebu saya sakit lima minggu ini sudah laporan, mau buat nih aduh, gimana? Mahasiswa sakit gimana wah sakitnya pas ujian lagi, aduh gimana nanti dan sebagainya. Ya kerjaan kantor atau lagi bisnis lagi, lagi sakit tuh dia punya bisnis bahannya. Namanya bisnis kan 1 detik satu peluang, 1 detik sekian rupiah. Hmm. Ya, no, ya, ya ini hubungan relasi dan sebagainya tawaran ini. Jadi zaman sekarang tuh sakit bukan karena sakitnya, sakit karena dia sakit, ya. Bukan namanya kenyang zaman sekarang itu fakta jangan jauh jauh aja, contohnya jangan ya, terjadi jangan jauh jauh aja misalnya apa menjadi tersangka korupsi dijamin dan langsung daftar deh ya? ini ya? <tosok> tersangka korupsi ya tersangka korupsi atau penasus langsung, langsung daftar di rumah sakit tiba tiba sakit ya sakitnya macam macam katanya yang paling parah sakit lupa katanya animesi, ya? <tosok> ada ya gitu ya nih ada itu ya paling parah itu apa sakit sakit lupa deh ya? ada muncul, paling parah sakitnya karena itu sakitnya ya dia gak begitu, karena sekarang, berita sekarangnya apanya, tersangka korupsi, bisa berita onya udah sakit, terima sakit gitu. ya ya karena itu, itu sudah bergeser ada pun penyakit yang orang-orang dulu orang-orang dulu sakitnya itu sakit negatif ya makanya kalau kita lihat nenek kita, bapak ibu kita sakitnya apa aduh deh, sakit apa nak nih, dengkul ustadz dulu, udah enggak bisa buat jalan lagi nih ya enggak, begitu enggak ya kakek nenek kita sakitnya itu enggak deh nah kalau sekarang ini udah diabetes, hipertensi dan sebagainya ya Kena sakit degeneratif kenapa bapak ibu kita loh, pola hidupnya sehatin nenek-nenek kita kan apa, punya sawah, punya apa, punya ini, punya dagang, berdagang, berusaha dan sebagainya. Kalau sakit nggak apa-apa nak, tolong tuh sawah tolong diamuh, di, apa namanya panggil orang itu tolong di apa namanya, diapa namanya digarap gitu ya. Oh, ini dagangan tolong panggil orang itu. Nah sekarang nggak bisa sekarang. Apalagi pola hidup kan zaman modern sekarang pengen sembuh cepat, pengen sembuh cepatnya. Dok bagaimana dok caranya dok? Ini supaya sembuh biar saya bisa masuk lagi. Ya dok bagaimana caranya nih? Pokoknya obat yang paling ampuh, obat yang paling mahal saya lalu biar bisa sembuh. Ya. sekarang begitu sekarang Di request aja istilahnya ya, biar pengen cepat sembuh ya jadi penyakitnya itu bergeser sekarangnya jadi sebagian besar pasien-pasien yang sakit itu rata-rata itu sakitnya bukan karena penyakitnya itu dia tambah parah karena karena pikirannya tolong dihiburlah. dihibur lah dihibur dipisah bantu dan sebagainya banyaknya seperti itu tambah sakit ya ya kita lihat semua pasien sakit-sakit dihibur -sakit ya. terutama sekarang banyak sekali ya sakit gula ya sakit gula hipertensi itu semua kena penyakit itu ya semua karena kena penyakit ya dan kalau kita lihat ternyata kalau kita bisa membangkitkan motivasinya itu sangat bisa apa bisa cepat sembuh gitu ya. bisa cepat sembuh karena memang ada kaitannya antara pikiran dengan berbagai macam hormon ya hormon-hormon yang bisa hormon-hormon yang bisa apa namanya yang bisa maju terutama hormon adrenalin dan hormon, hormon hormon endorfin yaitu hormon-hormon yang ini hormon-hormon yang bisa membuat orang apa apa bisa bisa sembuh cepat hormon endorfin dan sebagainya ya ketenangan dan apa dan sebagainya ya mau tahu kekuatan hormon ya karena namanya hormon adrenalin ya mau tahu kekuatan hormon luar biasa sekali ya jadi kalau kita sekarang kita lagi lari gitu lagi lari kemudian ada apa namanya ada tembok tingginya 2 meter atau ada kali lebarnya 3 meter kalau kita lari di jalan biasa semua juga enggak bisa nah tapi kalau dikejar anjing itu wes langsung loncat itu semua itu yaitu hormon adrenalin bisa itu semua. Ya, kerjaiban hormon itu dan hormon erat kaitannya dengan pikiran. Ya, saya juga punya teman juga sama juga ada orang yang ber, berbagai macam cerita ada juga, ya fakir lapangannya lagi main basket tert-tiba-tiba terp-tiba tangannya patah. Tangan ini patah, tangan ini, ini ya. Apa namanya? Ulnaris istilahnya apa namanya nih? Basanya, ini? Bahasa ini orang, orang awamnya ini. Kasih <risi> ingatnya masak dokteran ya. Ulnaris, ya ulnarnya apa namanya? Ya <tuk> e, apa namanya? Tungkai bawah, bawah ya, tungkai bawah patah. Dia biasa aja enggak sakit. Kenapa? Ada hormon adrenal enggak sakit. Ada orang tabrakan entak kepalanya bocor, kelihatan di sisi kepalanya dia biasa aja. Bingung malah dia. Enggak rasa sakit enggak ada apa Ada Kenyataan di lapangan. Yang enggak sakit kena hormon adrenalin. Ya, sudah ternyata pikiran sangat berpengaruh dengan penyakit. Pikiran sangat berpengaruh dengan penyakit. Coba dihibur. Kalau kita lihat juga zaman-zaman sahabat juga banyak seperti itu. Ya, kita lihat bagaimana Umar salat ya apa namanya? Lagi saat Umar, Umar bin Khattab katanya dia pernah pernah panah ya, Pernah-pernah pernah panah yang tajam, tok gitu kena tajam yang panah itu dia tuh apa namanya tajam tuh dan mencuat seperti ini. Apa namanya punya punya kait-kait gitu ya. Nah, kalau sudah masuk itu kalau mau ditarik harus robek dulu kan ya. Nah, pernah kena itu katanya. Jadi katanya kalau dia apa namanya kalau katanya disentuh sedikit ya sakit. Tapi akhirnya ada sahabat punya usulan dicabut ketika sholat Nah, dicabut ketika salat enggak sakit sama sekali. Pengaruh. Ya. Pengaruh kekuatan hati dan itu kekuatan hormon, pengaruh. Ya, bisa begitu juga yang kisah sahabat kan kita sahabat yang ketika dia ribat berjaga di, di pinggir jalan ber, eh, lagi, berjaga di apa di, di perangin beliau terkena panah tetap lanjutin solatnya kenapa tetap lanjutin solatnya lagi asik solat aja dia nggak sakit bisa seperti itu ya karena sekali lagi makanya saya tekankan ya untuk yang orang sakit dan sebagainya tuh dia banyak-banyak dihibur dibanyak, banyak-banyak diberikan kekuatan hati itu sangat membantu bisa menyembuhkan apa menyembuhkan apa menyembuhkan ininya menyembuhkan pikirannya ya dan itu saja itu terkait juga dengan keimanannya dengan keimanan tidak semata-mata karena ini dia juga terkait dengan keimanan bisa ya dia pernah rasa-rasa rasa-rasa sakit apa itu bisa hilang semuanya karena dengan ketenangan pikiran ya nah okay, kita lanjut lagi ya kemudian juga adab akhlak sama orang sakit juga nah yang nunggu saya yang juga harus banyak bersabar ya memohon kesabaran untuk merawat orang sakit Ya, jadi kita juga yang nunggu juga ada penyolong sakit yang nunggu juga tuh harus bersabar karena namanya yang nunggu orang sakit itu ya memang harus harus sabar ya. Pernah nunggu orang sakit tidak ini? Pernah nunggu maksudnya nunggunya di rumah di, di bangsal ya. Nunggu jagain dari pagi sampai malam pernah tidak? Orang yang pernah nunggu. Ya, jadi itu pernah berulah sabar apa lagi nyajaga anak kecil sakit, jaga anak kecil sakit itu butuh sabaran sekali anak kecil sakit itu butuh sabar anak bayi itu butuh sabaran ya kenapa namanya anak bayi itu ya kondisinya labil ya sekarang ketawa-tawa satu jam lagi meninggal labil dan caj caj jaga juga super capek makanya coba tanya puas-puas ini yang sudah ini yang paling capek apa stasi apa stasi anak paling capek ya coba tanya ya, anu main ya. Yang paling capek sampai stase anak, paling capek jaga, karena jaga anak-anak kecil tuh, setiap oh, setiap jam bangun Setiap ini, di tiap malam tengah malam di ini paling capek. Ya harus banyak bersabar ya, apalagi ini jangan punya istri anak sakit ya jangan kelimpahan terus. Ya sama istri Karena capek, makanya ada istilahnya kita itu kalau anak sakit orang tua biasanya ikut sakit juga itu, karena karena kan ikut sakit, karena ini, karena apa namanya datang. Tak sedikit saya jaga di rumah sakit, jaga di ugd datang pasien dari ini tertarik kenapa pengen suntik, pengen suntik sakit. Eh, pengen sedih sakit lagi pengen suntik apa namanya pengen suntik vitamin kenapa sakit capek jaga ini anak dan sebagainya ya jadi harus ini harus apa namanya harus apa nih harus banyak banyak bersabar ya jangan ini jangan disitu saya sudah jelaskan dimakalah ya bagaimana kesabaran yang paling jaga jaga apa jaga, jaga pasien yang stroke ya nanti terutama yang punya orang tua ya kadang-kadang kita lihat ada yang dia orang tuanya stroke ya masya allah lumpuh semuanya mulai dari dicabuin dari dimandiin dan sebagainya ya itu butuh kesabaran jadi untuk menjaga juga harus bersabar gitu ya, ya nah, e, tak percepat sedikit ya udah ada ultimatum sepuluh menit lagi nih nah kemudian juga apa namanya e, ketika kita juga nunggu pasien ya kita alat terapi pasien kita, kita juga kalau bisa ketika nunggu itu kita jangan ini jangan apa namanya jangan jangan kita banyak buang waktu kita disitu kita coba mencuri waktu ya mencuri waktu terutama kita membaca al-quran ya membaca al-quran ketika kita sedang nunggu pasien sedang ini kita banyak banyak kita baca baca Al-Quran ya kenapa? Karena Al-Quran itu adalah obat untuk baik fisik maupun hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih mahu sholat orang mukhlis dan munin ya adalah obat ya. Kita baca saja Al-Quran selama-lama waktu untuk menunggu ya. Kalau kita kita bisa mendengarkan para pasien. Kalau kita kita bisa susul-susul kita bacakan artinya. Susul-susul kita bisa apa namanya berikan eh, apa nama terjemahannya. Kita berikan apa namanya tafsirnya dan sebagainya. Kita isi waktu-waktu luang kita, kita kita ngelupasian dengan baca Al-Quran yang kita isi. Ya baca Quran karena Quran bisa menyembuhkan, kita bisa menyembuhkan pasien juga harapan bisa Bu. Ya karena syifa syifaun karena dia penyembuh. Dan semua, semua ayat Al-Qur'an itu penyembuh. Walaupun ada beberapa ayat ayat khusus yang diusahakan untuk rukyah untuk penyembuhan, tapi semua Al-Qur'an adalah adalah penyembuh. Ya, unzila minal Qur'ani ma huwa syifa' dan dan tafsir dari ulama adalah syifa' itu kesembuhan baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Ya, kita bacakan Al-Qur'an aja. Ya, ada waktu ada waktu bacaan Al-Qur'an, bacaan Al Sesungguhnya kita ada waktu kita sambil ngapal Ya, jadi kita enggak ada buang-buang waktu di situ ya. Ya. Kemudian juga yang jelas juga ketika kita menunggu pasien ya, menunggu pasien ini di lapangannya. Jadi kalau pasiennya sudah agak enak-enak sedikit, kalau bisa pasien kita aja jalan-jalan ya. Jadi jangan jangan yang jadi yang jadi salah ya di masalah kita itu bahwasanya pasien itu harus duduk terus. Ini salah ini. Cuma duduk terus di apa namanya? Untuk duduk terus di apa namanya? di kursi itu enggak. Jadi kalau pasien ada tenaga sedikit atau ada apa sedikit bisa kita ajak jalan-jalan. Kita bawa ibu kita ajak jalan-jalan minta izin sama perawatnya itu minta ada tiangnya itu kan, bawa aja jalan-jalan lah. ya syukur-syukur di rumah sakitnya ada taman-tamannya itu, jalan-jalan enggak -jalan, jalan -jalan, apa-apa. Ya, ini kesalahan ini kira pasien tuh duduk-duduk, tidur terus enggak bisa. Minta sama perawatnya. Ya ajak jalan-jalan dia. Ya, dari dan juga cara bangunnya jangan langsung kayak bangun biasa, kayak ya biasa ya, jalan tarik kayak gini enggak kayak gitu. Pelan-pelan dulu. Jadi dia suruh berdiri, suruh duduk dulu yang lama. Sudah duduk yang lama ya. Sudah duduk lama, habis itu duduk di pinggir duduk di pinggir apa namanya? Di pinggir bed. Dulu di pinggir bed, duduk-duduk kayak gini di pinggir bedannya, suruh berdiri kok. Nah, duduk di pinggir bed kayak gini. Nah, pelan-pelan dulu. Setelah itu jangan langsung jalan, jangan pelan-pelan, berdiri dulu pinggir. Nah, kayak gitu. Ya, karena ada pasien yang sudah lama duduk kan biasanya begitu langsung beliau yang jatuh nanti. Nah kesalahannya mereka itu yang ngajak, ngajak pasien ke kamar mandi, ngajak pasien itu dia kayak ngajak temennya ini aja yang suruh bangunin ya bangun bangun sudah jam 8 ini ya sudang, Sudah sudah terlambat kampus bukan gitu, makanya pasien jatuh di, di kamar mandi Bapaknya ini kayak gitu kenyataan di lapangannya akhirnya jatuh di kamar mandi ya meninggal kamar mandi Ada kasusnya kayak gitu Kenapa bangunin ini bangun biasa orang masih gelijeng gitu ya Jadi pelan-pelan cara bangunnya duduk dulu, kemudian duduk di pinggir ini, kemudian suruh berdiri sebentar baru jalan berapa sudah enak sudah yuk jalan-jalan ayo jalan bilang sama perawatnya saya jalan-jalan kalau nggak kalau nggak ada tamannya jalan-jalan nggak jalan-jalan ke apa namanya di gambang itu atau tidak apa-apa juga paman jenguk sebelahnya tidak apa-apa lihat gimana kamu Wah, ternyata mau mati saya belum ada apa-apa dia juga bersyukur ya nah? lihat saya lihat sebelahnya waduh kakinya sudah diamputasi dan sebagainya tidak apa-apa. Jadi bisa dia jalan-jalan pasiennya. Jangan kita punya apalah punya punya ini dia tuh duduk aja, ah, duduk aja kamu, ah, nah, apa namanya? Jangan nanti sakit nanti loh. apa? Jangan jalan-jalan enggak apa-apa, pasti dia jalan minta sama perawatnya ya, dia jalan-jalan ya. Itu termasuk hiburan buat dia. Dan juga apa namanya? juga yang penting ketika kamu no, adalah kita berdoa juga pada orang sakit ya. Orang sakit orang apa kita berdoa karena namanya orang sakit itu jiwanya labil. Ya, jiwanya labil. Pokoknya orang yang biar berharap sama dia, dokter ataupun orang yang nunggu dia pasti didengar tuh. Kita doakan nah makanya jangan jangan berlubutan lagi di jalan ini, contohnya ini nih, nah gitu kan ya. Makanya jangan merokok-merokok terus ya, jangan merokok aja. Ini sudah setiap hari berapa pak? Nah, makanya itu pasti dia dengar itu, ya. Dan jangan kita nasihatkan, cuma nasehatin cuma masalah dunia aja, jangan berlubutan lagi, jangan merokok lagi jadi nasehat tentang akhirat juga. Makanya sholatnya mau diperbaiki, ya. Ini cuma ini apa namanya apa namanya sholatnya ini bolong-bolong, ya. Jumatan aja sudah alhamdulillah ente ini solat, ya, terus perbaiki solatnya ini dan sebagainya nih coba nih ini. Kita nasihatkan juga tentang masalah-masalah masalah masalah agama diingat-ingatkan masalah akhirat, ya. Dan yang penting juga yang paling penting juga kita ini yang paling apa yang ini yang paling banyak dilalaikan ya di lapangan di rumah sakit banyak dilalaikan adalah banyak yang tak mengingatkan pasiennya supaya sholat banyak di lapangan di rumah sakit di lapangan banyak banyak tak ingatin dia sholat tak sholat dikira dia ya sama yang sakit enggak salat. Diingetin salat itu pasien, nah pasien dia lupa. Dia lupa, dia sakit, dia apa, dia pingsan, dia apa atau habis anu, atau habis islannya, habis operasi, ya, dia enggak salat berapa rakaat dan menurut menurut pendapat para ulama mendapat terkuat kalau dia apa kalau dia dibius dengan sengaja dan pingsannya cuma berapa hari dia wajib kodong salat. Mendapat terkuat. Wallah taala nanti bisa dia sama firsaya, <Charles> ya, diingetin dia sudah enggak salat, sudah enggak salat berapa kali. Ya, dikerok salatnya sekarang. Dingetin banyak sholat ya karena sholat sangat penting sekali ini banyak nggak diingetin ini abis operasi nggak diingetin dia nggak sholat ataupun udah waktu asar nggak diingetin udah waktu zuhur nggak diingetin ya, ataupun minimal minum jamu diingetin ini harus diingetin ya padahal kita tahu ya awalumayyuhasi bubiha yomal abduyaliyomal kiamatia sholat yang paling pertama dia nggak lulus sholat ingetin ini yang paling nggak terjadi makanya kita berangan-angan dari tim apa namanya majalah kesehatan muslim belum sih lagi nih ya kita berangan-angan kita mau buat poster supaya apa namanya sakit-sakit ingat sholat gitu ya kita tempel-tempel dalam sakit orang diingatkan sholat sangat penting sekali sering terjadi banyak seperti itu dan dibiarkan sama keluarganya dikira ini sakitnya uzur dan sebagainya ya kita ingatkan sholat ya kemudian 3 menit lagi berarti dipersekat aja nah kemudian juga ya bersikir dan sebagainya sholat sudah diingatkan ya kemudian juga apa namanya ya bersikir dan sebagainya ya dan juga kita usahakan kita hafal-hafal doa ya, hafalkan doa kesembuhan. Ini utama tugas medis harus hafal ya. Doa-doa Allahumma -doa. rabbinnas, asybil ba'sa isyfi anta asyfil kita ajarkan doa, doa untuk semua atau doa kesembuhan untuk dia. Atau dia sedang sakit kita ajarkan doa ya, doa. Coba baca bismillah, bismillah tiga kali taruh di tempat yang sakit. Ah, bismillahil min adzib min min wa hadir gitu ya. Diajarkan doanya. kita ajarkan doa-doanya. Tugas medis kalau bisa dihafalkan yang muslim insyaallah. Ah, kita ajarkan doa atau dia ya. atau doa ketika Allahumma rabbi alaihi wasallam ya ayat setiap dan seterusnya doa-doa seperti itu kita hafalkan, kita hafalkan kita ajarkan. Ya kemudian juga yang paling penting juga ya yang saya ini apa namanya ketika mungkin yang terakhir mungkinnya kalau bisa ketika ini yang sering terjadi yang sering terjadi di lapangannya kalau ada pasien ya pasien misalnya agak kritis ya pasien agak kritis atau dia sudah mulai agak menggap sedikit itu apa sebenarnya zikirnya ramai-ramai di rumah sakit. Baca yasin, ya. yasinan ataupun zikir Astaghfirullahaladzim ramai ramai. Kalau pasiennya mau apa mau, mau mau mati istilahnya kan? Ya. Baru pasien baru jam-jam begini sudah sudah gitu, susah nafaskan sudah gitu nafas, kan? Tiba-tiba kan. langsung semua ya, cepat-cepat-cepat. Ayok baca, baca baca apa? Baca apa? Ambil yasin yasin baca aslamirami atau astagfirullah, astagfirullah subhanallah, alaillallah alaillallah. -lah, -lah. Nah itu pertama salah secara syariat, yang kedua bikin khawatir pasien, ya bikin khawatir pasien. Mikirnya pas sudah mati zaini. <tuh. tuh>. Ini cara yang salah ini. Ya, coba deh main-main cuma -main saya ada yang kayak gitu. Atau enggak kalau paling eh, paling sering di mana ya? Di Bangsa atau di mana itu sering? Sering kita temui cuma tanya ya kelas-kelas ini. Sering ya. Udah umat udah mau mega betul di barisan kumpul semua. Lah. Bacainnya Ya, walaupun hadis apa nama Iqra'u ala mautikum ma ma ma ma ma ma ma ma Yasin itu hadisnya doif ya tapi ya tetapi caranya sudah salah dari baca yasinnya, kemudian dari caranya baca menyanyi zikir rame-rame atau apalagi zikirnya dipandu la ilallah seru sekali, la ilallah, la ilallah dan sebagainya itu ya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah heboh itu ya pasien sudah megap-megap gitu ya itu pertama cara yang salah, yang kedua juga pasien juga apa namanya dia juga tak bahwasanya seru sudah, sudah mati nih <laughs> sudah mati kenapa karena waktu pasien ada ada berapa kondisi pasien yang dia tuh ya memang apa namanya dia masih gawat masih apa tapi dia masih bisa mendengar sayup-sayup masih mendengar ini. Ya, dia sudah mendengar saya orang-orang sudah percaya sinwar, berarti sudah mati dan sebagainya. Tumbul kekhawatiran dari masalah yang tersebut. Itu adalah cara yang salah. Ya, cara yang salah itu. Ya. ya, cara yang salah. Dan kemudian juga satu lagi terakhir mungkin saya tambahkan adalah kalau bisa kita menguasai teknik namanya teknik tauriyah. Teknik tauriyah. Dokter ya, bukan sebidis harus pintar-pintar menguasai teknik tauriyah. Ada yang tahu tauriyah ya? Tauriyah. Tauliah itu artinya berbohong tapi orangnya nggak nangkep kita berbohong, ya berbohong tapi orang tuh nggak nangkep kita berbohong. Itu harus pinter-pinter petugas media, si orang ini, orang itu, orang ini pinter tauliah. Artinya kita berbohong tetapi orang yang kita bohongin nggak nangkep kita berbohong. Itu namanya tauliah. Sekarang saya contoh, sebagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar mau pindah ke Madinah, mau hijrah ke, Madin, ke Madinah, beliau dikejar, dikejar oleh beberapa orang, ya dikejar oleh beberapa orang, termasuk di situ ketemu dengan seorang batuie ya, bersama Abu Bakar ya. Dia bilang ketika itu orang tu mengenal Abu Bakar tapi tidak mengenal siapa Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar khawatir nih jangan-jangan dilaporkan ini jangan-jangan ini. Kena sedang dicari kanya. Ya akhirnya orang tu kenal Abu Bakar tapi tidak Rasulullah SAW. Akhirnya ketika ditanya dia itu siapa ini? Dia bilang dia dan kebetulan ketika itu adalah kondisinya saya tu lagi-lagi bagus Yaitu Rasulullah SAW di apa nama di bawah Abu Bakar di atas unta. Mereka kan ganti gitu kan Nah kondisinya saat itu lagi bagus ya. Jadi Rasulullah di bawah Abu Bakar di atas. Ketika mau dicari itu, maka AUBA akan melaksanakan tauriah dia, buah hadin, ya. Dia adalah petunjuk jalan. Ditanya siapa ini? Katanya nih, dia nih adalah hadir petunjuk jalan. Gitu. Ngerti ndak? Ditanya siapa ini? Ini adalah petunjuk jalan. Benar kan ya? Kalau AUBA kan tidak berbohong, karena Rasulullah petunjuk jalan dia. Ya, tetapi orang yang nangkap dia, oh ya benar seperti itu. Itu tauriah namanya. Ya begitu juga dengan ketika terjadi fitnah Al Qur'an ketika terjadi fitnah apa namanya Al Qur'an harus menyatakan Al Qur'an makhluk ya dimana semua ulama saat itu zaman Khalifah Makmun mengatakan bahwasanya dipaksa oleh semua semua ulama saat itu harus mengatakan bahwasanya Al Qur'an itu makhluk dan pasal kalau tidak bisa dibunuh bisa disiksa dan sebagainya kecuali bertahan beberapa ulama termasuk ulama yaitu Imam Ahmad dan termasuk yang tadi saya itu adalah Imam Bukhari yang ya beliau bertawiyah. Ya, beliau bertawriyah tentang ketika ditanya semua ulama harus menyatakan pernyataan ketika itu. Dari ketika memang Buhari tanya, beliau juga bertawrih, tawri, tawriyah ya. Dia bilang, dia bilang begini apa kitab Allah, ya, kitab Allah, ya apa namanya? Eh, kitabullah, ya kitabullah ya apa namanya? kitab-kitab Allah adalah pertama disebutkan apa namanya? adalah eh, Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya. Kemudian amal kemudian Al-Qur'an gitu dibilangnya. Dia bilang Al-Qur'an di sini dia tunjuk jempolnya Al-Qur'an. haza ataupun ini halqullah. Adapun ini dia tunjuk jempolnya inilah makhluk Allah katanya, ya, jadi tauriah, ya. selamat Imam tauriah, alhamdulillah, ya, tapi tidak berbohong. Nah, kita petugas medis yang ya, orang-orang ini harus pintar-pintar mengasih ilmu berbohong terhadap pasien, karena tidak boleh kita berbohong ya. Kenapa? Tadi eh, sun, ano, kenapa tidak disuntik? Tidak sakit loh suntik, tidak sakit bohong, <laughs> sakit disuntik <laughs> sakit jangan bohong, ya harus pintar-pintar ilmu, ilmu tauriah, ya. ya, ilmu tauriahnya apa ya, Insya Allah. Misalnya kalau bisa pulang, misalnya pasiennya pulang ya kalau pulang berarti ya Insya Allah baiklah atau bagaimana dan sebagainya. Ya sudah sudah habis waktunya. Ya semuanya masih banyak yang ingin ceritain. Ya mungkin saya jadwalkan di sini. Ya mudah-mudahan kalau ada salahnya eh, mohon maaf, maaf sudah kalau ada yang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk makan racak kambing jenis saya makan terus kemudian uang ia sangat susahkah apabila dia meminta nasihat darimu Polis eh, doktor lainlah. Sekian kadar tentang jenama orang sakit. Di antara adab yang paling penting adalah yang beliau sebutkan tadi, menjatuhkan benda tulis sakit habis selamanya. Terkadang kita mendapatkan pasien, nah, ya. pasien punya kopingan, cakelan, koselan, cima-cima. Ditanya, ditanya, ya. Nasehati dia tentang taurid kepada Allah Nasehati dia tentang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW Bagaimana taurid anda Bagaimana salat anda Bukan mereka bahasanya seperti ini Ya bahasa mudul-mudul Bapak di masyarakat Sakit-sakit bumi ini Beran-banyakan Bagaimana ya Pak? Ya kan? Bukan apa? Sari-banyakan tujuh lah. Nah Mulai kita darah Coba lihat baginya Ya Tidaknya kita lurus Bolehkah dia meninggal Karena sakitnya Tapi jangan sampai hatinya mati Ketika menghadap kepada Allah Ini lebih penting kita selamatkan Dibandingkan apa Dibandingkan kita hanya segera menyelamatkan Menyelamatkan badannya Nah ini yang pertama Jadi kami uh, Tidak uh, tentunya Dengan memperhatikan ada-ada yang telah disampaikan oleh betul Orang yang hari ini Jika setiap ketemu Allah Kalau memang dia sangat untuk dia ngobrol Anda juga kamu pasti yang tahu Dekah haddas ma'amu Untuk khidus suruh Yang tahu kamu bicara-bicara dengan dia Masukkan keberdianan kepada dia Karena aku luka amal Untuk suruh wa'idah terlebiharti Sebaik-baik Allah Belajar apa yang paling disenangi agama bagi Allah dan begitu seterusnya. Jadi kita kan dia bicara bergaul dunia selalu saat kita, kita masuki dalam masalah agama dan itu hal yang penting. Kita lihat bagaimana penyakit yang dia alami ya. Apabila Anda lihat bahwasanya dia enggak senang dengan keberadaan kita, jangan terlalu lama datang doa cukup. Ya, datang doa cukup. Datang sudah Ya, kita sudah terlalu sesak, ini jangan lalu ya. sih Bisa sakit jatuh dengan dia Nah, demikian juga jika anda menghibur dia Anda mengatakan seperti dia, jangan terlalu berat Dan orang dia jenis penyakit Begitu artinya Orang sakit jatuh, yang kiburnya aneh-aneh pula Ini kisah nyata. saya sebutkan ya, Ustaz guna satu-staz Ya, akan cerita tentang seorang pasien. Ada dia, atau kemudian, atau kemudian, atau kemudian dia kenalan dia ke sini. Di sebuah rumah sakit, dia memiliki penyakit jantung. Ya. Kemudian alhamdulillah keadaannya kondisinya sudah sangat sangat sehat. Kemudian dokter itu datang. Dia ya, dokternya memang suka berguruh, orang ini suka-suka berguruh. Nah, kemudian dokternya itu mengatakan, "Bapak ini rumahnya berapa?" tauliah jujur-jujur jujur nah insyaallah kalau misalnya ada orang sakit tumor orang itu enggak paham dia padahal kanker ya jadi kanker misalnya lama-lamanya sudah stadium 4 sudah mental rasa dikatakan enggak apa alhamdulillah masih bagus mah belum sampai hingga 10 kok 4 tahun ya iya tahu tauliahnya silakan dipelajari belajar Dr. Wahid bin beliau sudah 7 tahunnya Oh, nah, ya. Jadi begitu Kita hibur dia, kita jahwai dia Dan kita juga lihat waktu Kemudian yang paling penting Di antara ada, dalam menjaga Menangkap orang sakit Adalah anda mencari dia so. Dan mengarahkan dia bagaimana Cara-cara bertolak sebagai sebagian musik menangkap Orang yang sakit Itu juga berhubung darinya kewajiban so. Padahal tidak Selama akal dia masih lengkap Ya, selama akal dia masih lengkap kesadaran dia masih sempurna, ya, maka dia wajib untuk mengajarkan sholat hanya dengan isyarat. Bagaimana butuhnya, bagaimana taharohnya. Ini kewajiban orang yang menjemuknya dan kewajiban orang yang menunggunya. Yang... Yudhuhu, wuudhuu, kayaul maulahu, ya, diutukah di al-aulad dan yang lain. Ini adalah diantara perkara-perkara yang uh, sebagai sebagaimana adat di antara adat-adat di Sumatera. Sakin dan penting dari itu ada sebagai dr. Maria As-Qura. Bagaimana Anda bersikap lembut kepada orang yang sakit? Maka lafaz kubsayyih illa sana wa maka lafaz kubu man wa wa wa ni jawai illa sana. Karena lembutan itu tidak akan tampil benar kendalanya, Pak. Ya, ibaratnya kalau anda ketemu dengan dokter. Ya, kemudian dokter itu luar biasa ramah yang luar biasa. Aja belum diberi obat, itu sudah dapat Betul gitu. Ya? Tapi kalau anda ketemu dengan dokter yang awal yang kasar dan dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sang pasien, seperti kata dokter tadi. Ya bagaimana dia seorang itu tidak merasakan karena tidak pernah orang nengok dokter itu, wah, profesi itu adalah misur, maka tua ya, orang lagi kejut-kejut ketawa-ketawa ini pernah kita saksikan orang mau masuk meja operasi biasa anak, -anak sedang menghadapi bisa apa? ketawa-ketawa oh, berulunya gak tahu subhanallah, ini tidak berharap dan sangat-sangat menyakitkan dari pasien bahkan ini jalan-jalan termasuk untuk limitasi Kan sudah kita sudah terima kasih kita diwawancara. Termasuk dalam menyampaikan polisnya. Sementara kedokteran memang kita katakan bapak itu tinggal 10. Ya, 10, 9, 8. Itu juga benar. Cuma bagaimana kita menyampaikan begitu? Jangan sampai langsung kita katakan entah begitu. Karena pernah ada kasus Yang bisa terjadi oleh Doktor, uh, Ustaz, Dr. Ali bin Badri, Muhammad Ali bin Badri, seorang ibu ibu di Malaysia, kewasannya dia satu bulan lagi akan mati. Akhirnya apa? Dia merasa sensitif dengan dokter tersebut. Kemudian kembali ke rumah. pulang. Kita tak dokter doktor katanya. Dah kita berdoa kepada Allah, berdoa, berdoa sepanjang malam, solat, solat, solat, solat. Sebulan itu dia sembuh. Padahal di Malaysia sebulan lagi. Saya akan buktikan kewasannya saya tidak akan mati satu bulan. Betul sebulan sebuah dia sebulan dia balik ke rumah sakit cari dokter itu. Akan bertanya, di mana dokter yang mengobati saya mati? Ini saya sebulan dulu belum, belum mati. Dia tanya, dokternya mana? Dokternya mana? Sudah mati. Semoga yang Bapak-bapak dan Ibu kita mengobati seperti itu. Ya manis bolehlah lah ya. Akan nanti kita katakan dengan saya yang baik. Maka tarifku isaini inza. Perembungan pasti akan menerapkan segala sesuatu Jadi baik akademik yang bisa saya sampaikan. Allahumma salli wasallim wa salamun alaihi wa ala alihi kita sifat tentunya di sekaran oleh beliau konsultan dari Subhanahu wa Dan berikutnya kita langsung ke sesi jawab. Ada Bapak uh, -huh. <laughs> ya pertanyaan berikutnya uh, saya tinggal di desa apabila ada banyak penyakit penyakit yang memang kelihatannya seperti kena sihir ya. Penyakit penyakit nasihir seperti contohnya sakit payah, ya kemudian sakit sakit mah, kemudian kedutan, ya kedutan dan sebagainya. Yang paling sering di lapangan adalah kedutan, kedutan kedutan kedutan yang pernah nasa tidak tiba-tiba apa otot ditutut tutut gitu, tutut tutut itu adalah mekanisme normal, normal bagi apa nah, keadaan tubuh yang dia itu memang sedang stres, ataupun dia sedang banyak tekanan. Kedutan. Ini yang paling sering. Kalau mungkin Ayan yang sudah tahu ya mungkin oh ini yang sudah apa lagi zaman teknologi sekarang kan ayan di gede pakai-pakai gini apa dan sebagainya, telepon ini apapun lagi dan sebagainya dia sudah tahu kan ya. Tapi yang mungkin paling sering ini kedutan ini loh kedutan. Itu adalah mekanisme normal tubuh, otot itu untuk menegangkan menegangkan dan membuat asam laktat. Jadi kalau namanya tubuh ada namanya asam lah kalau kita capek otot pegel, yang bikin pegal kan namanya penumpukan asam laktat. Makanya kalau dipijit kan aduh enak. Kenapa asam laktatnya nyebar? nak nunggu di karena otot kan enak ya Wah waktu enak namanya di belakang nih apalagi yang pijit nanti istri dia. Ya. ya. Hah? Nah, itu enak sekali air ya. itu kena Mekanisme itu nah, ada... punya istri. Yang punya istri ya berarti. Temannya. Temannya. Dia pijit anak, pijit anak, pijit ular dulu. Karena kalau belum punya istri kan pijit ular saya ngiji itu akhirnya meninggal kan. Bercanda ya, uh, jadi tuh kedutan itu karena apa namanya? Karena otot tadi itu sudah tegang. Jadi dia tuh tut, tut tut gitu. Dan banyak orang ngerasa wah oh, ini. Santet ini apa dan sebagainya itu bisa kita jelaskan, ya, seperti itu. Dan kalau memang perlu, di, kalau memang ke seperti itu mungkin ya mereka minta kalau memang mereka banyak menyangka seperti itu, tolong datangkan dokter ataupun orang yang dipercaya untuk menjelaskan. Ya, dan banyak sekali ini banyak sekali ya orang apa-apa itu langsung dikira dikira dia itu kena santet, ya padahal dalam penyakit dalam perundang ada namanya apa namanya sakit uh, sakit apa namanya? sakit sakit gila itu dalam kedokteran ada nama istilahnya, sakit psikogenik ya itu ada dalam ilmu kedokteran jadi dia bukan karena sakit gila atau bukan karena karena dia memang pikiran banyak pikiran dan memang dia bisa dia terjadi kejut listrik karena memang mampet istilahnya sini apa namanya istilahnya uh, transmitter transmitter di otaknya bukan saya keluar itu tidak lancar akhirnya terpaksa dia muncul kejutan-kejutan listrik yang dia kadang-kadang uh, Badannya kayak kena orang strom Ya, Kadang-kadang bisa datang bisikan-bisikan Bisa, kenapa? Karena memori-memori yang dulu Tiba-tiba datang Memori otak yang bengong, otak yang apa Maka uh, uh, dia bengong, gak berpikir Susah, dia gak, gak beraktivitas, sering bengong Ya, Pasti datang bisikan-bisikan atau Memori-memori yang dulu, kenapa? Karena mikir sini otak untuk mengisi Makanya orang yang bengong, apa sih? Datang bisikan-bisikan, datang apa nah, Itu normal, karena bengong, bukan bisikan setan dan inilah jadinya yang sering terjadi, belum apa-apa langsung rukiah, belum apa rukiah, berarti belum ditanya dulu, stres atau bagaimana, ada ada pikiran atau apa, belum dicurhat dan sebagainya, yang namanya kalau langsung stres ya begitu istilahnya, mau pun mau pun tinggal tunggu aja tunggu meledaknya itu tunggu gunung meledak aja dia stres, mak meledaknya kayak gitu terlihat terlihat tidak jelas, itu mekanisme normal, jangan dikitikir langsung rukiah, dikitikir langsung ini, dikitikirnya eh, ini, oh ini berarti ini bapaknya ini apa, pengen nyater bapaknya tapi nyasar ke anaknya, oh, <laughs> banyak kayak gitu kan ya. Ya, bapaknya saingan ini kena anaknya ibu bugung ini saya gitu kan Bu. Gini-gini-gini biasa kan peserta itu. Ya jadi jangan dikit-dikit, sampai dikit-dikit apa dijelaskan ini mekanisme normal Bu. Dia tiba-tiba kena yang begitu namanya orang yang orang yang cemas, orang yang apa itu kayak teorinya seperti gunung ya. Nanti tubuh aja meledaknya itu loh, dipendam dalam hati. Dan so, kalau sesek saat dia teriak, sesek saat dia apa, teriak-teriak sendiri itu normal, mekanisme normal, bukan resanter apa dan, dan tapi ketahui bahwasanya setan itu adalah lemah inna syaitan inna haydasyaitan karena dia takut dan hukum masalahnya setan itu takut dengan manusia. Ya jangan dikit-dikit itu -dikit langsung setan, dikit-dikit di setan do mau saya dikin masuk jangan. Karena hukum masalah setan itu takut sama manusia sebagaimana dalam hadis kan nih? Nanti Ustaz akan jelasinnya gimana ada orang datang apa di di masuk masjid dia Rasulullah bertemu dengan setan tersebut itu setan tersebut kenapa enggak masuk saya takut sama orang yang tidur itu katanya. Ya, hukum asalnya takut. Maka jangan jangan Sehat, dikit sedikit setan, dikit-dikit ukiah, dikit-dikit apa. Langsung kita dengan setan dan setan merasa senang ya. Mereka merasa berjaya, mereka merasa kuat, mereka merasa bisa menolongnya saja, jangan. Maka kita jelaskan bagus-bagus seperti itu. Ini ya. Nah, poin berikutnya bagaimana adab kita terhadap orang yang sakit, saya mendoakannya dan menghiburnya. Terkadang tidak enakan untuk menghibur dan lebih bibiling untuk membiarkannya. Uh, fokus istirahat tanpa gangguannya karena rasa segan atau bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Sollenan saya perankan tanda <tuh> dari Dr. Rana Ulum. Bahwasanya akan Sekiranya memang kalau itu sebetul untuk istirahat Maka kita memang secukupnya. dan sebenarnya adalah dia adalah apa namanya mekanisme apa nama normal pada beberapa orang dan dia adalah istilahnya ada mekanisme istilahnya kalau saya ingat dulu faktor fisiologi istilahnya mekanisme apa namanya e, ada semacam kelingkaran setan saling memacu ya saling memacu antara otot yang apa namanya yang memaksa cegukan dengan sarafnya saling memacu akhirnya muncullah cegukan pada bayi ya tetapi kalau pada apa namanya penyebab, sementara penyebab cegukan itu dia penyebab penyebabnya itu sangat banyak sekali ya saben sekali itu bisa dari apa namanya dari dari apa namanya, dari saluran pernapasannya mungkin ada pterhambak ya atau mungkin dari dari tenggorokannya ya atau mungkin dari apa namanya lidahnya yang jatuh yang tebal mungkin penyebabnya mungkin kita bahas di lain kesempatan aja ya kalau perlu pengobatan atau bisa dirujuk pada spesialis kemudian yang menanyakan selanjutnya adalah imunisasi dan imunisasi itu tanpa nisa insa wallahu taala saya juga apa nama untuk tentang imunisasi mungkin bisa tanya sama Pak uh, itu pasti pegang nih. Ibnu Sina yang dan alhamdulillah saya juga punya tulisan mengenai imunisasi dan saya juga telah bah, apa nah, bah, uh, banyak pendapat ulama dan insyaallah Ibnu Sina dalam sistem hukumnya mubah ya. Hukum mubah memang banyak yang permasalahkan dalam masalah ini, masalah apa? Masalah penggunaan apa namanya penggunaan misalnya zat babi dan sebagainya. Dan perlu diketahui ya bahwasanya semua enggak semua imunisasi itu pakai babi. Enggak semua. Cuma beberapa aja, cuma um, imunisasi campak, imunisasi min, apaan meningitis, Ya tak semuanya. Pakai jangan kesan imunisasi langsung babi semua, anda. Ya, cuma beberapa aja. Ya, jadi sudah sangat untuk pertama. Tentu saja kita tak berani ngomong cerita yang satu lama. Saya, saya sudah di beberapa tulisan saya sudah mengkutip banyak berdarul ulama. Salah satunya adalah saya ingin bahas yang membawa apa boleh kemudian dari fatwa terjih ulama Eropa juga ada kemudian juga ada dari fatwa ulama-ulama dari Madinah, Syekhul Muslim al-Haili saya mengkutip di ada tulisan saya, ya tentang itu uh, apa, apa yang bolehkan. Bahkan dari cerita dari begitu juga dengan para ustaz saya mengkutip dari, dari mulai dari Ustaz Arifin Badri membolehkan. Ya, Ustaz Firanda, ya, ya, Ustaz Firanda beliau menjadi sekarang jadi apa? Jadi pengajar di Jinn Nabi, Nabi di Madinah. Beliau juga mengambil mau ambil boleh. Bahkan beliau menceritakan bahwasanya namanya di Saudi itu, itu kalau lahir itu otomatis harus di imunisasi. Kalau sudah imunisasi tidak dapat sertifikat lahir dan dia nanti enggak gratis, ya, Ustaz, ya. Kan katanya gratis di sana, enggak dapat. Enggak dapat gratis. Dan itu mendapat, mendapat lama, begitu juga ya eh dapat dapat yang lain lama. Beliau apa namanya? membolehkan jadi intinya adalah penggunaan uh, enzim babi sebagai katalisator. Ya, enzim babi sebagai katalisator yang kalau yang orang belajar teknik kimia, bahwasanya namanya katalisator adalah dia tidak bercampur dengan zat. Ya, kalau namanya katalisator, dia tidak bercampur dengan zat. Dia cuma sekedar untuk memperlancar dan tidak bercampur dengan zat dan terpisah di air zat. Ya, sebagaimana nanti banyak istilahnya uh, banyak kaidah istilah dan sebagainya, yaitu kaidah pemisahan apa namanya kedua dua zat yang tidak bercampur. Kemudian apa namanya keedah bahwasanya zat itu tidak akan apa namanya bergabung sampai dia apa tidak akan terhukumi zat tersebut sampai dia ada zatnya ada warnanya ada ada baunya dan sebagainya tapi kalau sudah memahami inti dari sebagai katalisator itu adalah dia cuma sekedar apa memperlancar reaksi dan tidak bergabung di reaksi dan dihasil tidak ada dalam reaksi yaitu penjelasan apa dari orang orang kimia pasti paham mengenai makna dari Katalisator seperti itu dan berbagai macam yang lainnya juga mengenai darurat dan sebagainya ya dan juga begitu juga dari fatwa MUI juga sudah ada ya saya nukil juga tentang fatwa MUI sudah ada tentang vaksin yang halal kemudian fatwa dari Terjih mahadiyah sudah ada kemudian juga fatwa dari NU juga ada dari berbagai SM sudah ada mengenai fatwa bolehnya dari imunisasi. Ya, jadi yang, yang utama asalnya dari dia Insya Allah mengubah dan Insya Allah secara kedokteran juga tidak berbahaya. Adapun hadis, Adapun berita-berita yang tersebar di masyarakat habis imunisasi meninggal, habis imunisasi lalu mukun dan sebagainya, itu ternyata setelah diteliti itu bukan pada imunisasinya, tetapi pada prosedurnya. Ya, misalnya petugas imunisasinya dia lalai ternyata menyimpan imunisasi, menyimpan, ya, menyimpan vaksin yang sudah basi atau vaksin yang tidak disimpan dalam suhu dengan yang baik. Jadi bukan pada vaksinannya, tapi pada prosesnya itu yang tersebar di masyarakat seperti itu Sebenarnya penjelasannya agak panjang tapi kita coba hampir disitu mudah-mudahan berapa? Karena segini ketik atau menikmung masyarakat, kegunaan yang tergantung baru? Kalau teroboh-obohnya berapa? Kalau teroboh-obohnya gimana? Teroboh-obohnya berapa? teroboh eh uh, terombok uh, terombok itu sebenarnya awu alam ya sampai sekarang terombok itu saya belum tahu banyak ya belum tahu banyak saya belum melihat uh, apa namanya komposisinya secara umum memang terombok itu adalah untuk menggunakan apa namanya untuk dia isinya untuk mencairkan darah jadi kalau kita taprak lebam gitu kan ya terus ada merah-merah itu memang ada bukun-bukuan darah ya yang bikin lebam merah itu, itu adalah bukun-bukuan darahnya biasanya dioles pakai terombok terombok itu untuk mencairkan bukun-bukuan tersebut supaya bisa hilang gitu ya itu gunanya terombok adapun mengenai apa namanya komposisinya saya belum meneliti ya belum meliti isinya apa dan proses pembuatannya bagaimana jadi untuk untuk yang seperti ini saya tawaku sementara ya Allah alam ketahuilah e, pertanyaan berikutnya e, Ustaz apabila kita tengah berdoa lalu kita mengucapkan alhamdulillah semua ini dari Allah melalui obat yang sudah saya minum atau dari dokter ulang yang simpel itu atau bagaimana yang simpel itu bagaimana tanggapannya apakah hal tersebut menyalahi syariat. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Berkata seorang administrator pembiayaan Nahada, alhamdulillah berkat Allah kemudian dokter Bulan atau kemudian obat Bulan. Itu tidak kenapa insyaallah taala. Ya, karena itu, itu bentuk rasa syukur kepada dokter Bulan yang telah menolong kita. Laillaha illallah, man la yashurih orang itu tidak akan, orang -orang tidak akan Tapi, hati-hati memang dalam pengusahaan Termasuk, mohon maaf, tadi saya tambah masalah imunisasi Hukum masalahnya adalah halal Tapi, seperti obat yang lainnya? Karena imunisasi itu masuk dalam Islam Jadi termasuk dikulwikmai Jadi, pengobatan kecegahan Sebagai masalah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, bisa bihamara bisa adzwa laki laki laki laki laki laki apa kalau sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang memakan kurma jawa sebanyak 7 kali 7 butir setiap pagi maka dia tidak akan terkena gangguan cidil apa? ya tidak ada anak buah cidil apa namanya apa? semacam imunisasi. ini adalah jenis yang dari kerja imunisasi. Nah, adapun setelah itu pertumbuhan Maklumat dasarnya, kemudian takalisatulnya. Kalau Syaikhul Islam mengatakan kalau bahan dasarnya najis dan nah dasar, saya ya, bahan dasarnya najis walaupun dia menjadi tohir, maka kalau dia menjadi tohir maka boleh. Tapi Imam Shafi' mengatakan kalau bahan dasarnya najis walaupun dia jadi tohir, maka tetap, tetap najis tidak boleh. Demikian ini masalahnya di kalangan para ulama. Intinya hukum masalahnya boleh, kemudian pengembangannya selain itu adalah perbedaan yang di kalangan para ulama kemudian menjadi masalah, majalah jalan sampai kita mengatakan kalau tidak diimunisasi, nanti <tuh> berikutnya sebagaimana kalau tidak minum obat ini, nanti mati ya, atau nanti begini, ini maka tidak kita kurang hati-hati memakakan seperti itu imunisasi adalah usaha dan obat juga adalah usaha perobatan dokter adalah usaha kalau kita diberi kesentuhan, diberi kesehatan, diberi ketahanan, <tuh>. tubuh ada nah, tubuh bukit-bidah, berhormat Kemudian summa Kemudian ini adalah eh, Barangkali karena eh, Saya telah minum obat ini Saya cocok berobat dengan Berobat itu senang ya yeah. Kemudian saya juga senang dengan Ilimitasi mudas Pertanyaan berikutnya Apakah hmm. semua Jenis tauri yang berobat Untung yang bikin Gara-gara Menjawab nih guru saya tapi ya insyaallah Allah tauriyah untuk untuk apa namanya, tentu <tuh> saja ada tujuannya ya. Nggak kalau kalau tauriyah untuk tujuan yang negatif, misalnya tujuan untuk apa namanya untuk menipu, ya, ya untuk menipu yang menuju kebat, untuk menipu ya ini tidak, tidak bagus juga, karena juga ada tujuannya, ini nama-lama ya, jangan sampai nanti tauriyahnya itu misalnya untuk menipu apa, untuk menipu klien, untuk menipu pelanggan, insyaallah Ya, insya Allah apa namanya itu untuk apa, untuk menipu pelanggan atau untuk menipu apa namanya menipu supaya barangan supaya dagangannya dayang laris ini tidak semua tauriyah itu boleh, ya cuma tamat tauriyah dengan niat yang baik dan tujuan yang baik, ya tidak semuanya tauriyah itu diperbolehkan, ya Allah Taala mungkin ada tambahan dari. Alwasaihul Masahim. Aduh dari sihkan ya sebagaimana kayak dah fikiah, alwasaihul Masahim. Jadi sebagaimana wasilah wasilah itu adalah sebagaimana. Hukum dengan tujuannya Jadi wasilah memang hukumnya adalah boleh Tetapi sesuai dengan tujuan makoset kita Kalau niatnya bagus ya dia ke sana Kalau niatnya jelek ya niatnya jelek Jadi tidak semuanya baik sesuai dengan tujuannya Alwasa illallah akal makoset Sudah diingatkan semula saya oh, ya. Kemudian berikutnya, Bagaimana mengatasi kekerasan hati Bagi tenaga medis Karena sudah terlalu sedih Pembelian korang sakit atau orang mati Tentu yang bikin barang Tentu Masalah jawabannya ini kerusai ini anak yang bilang gara kuat gara-gara terus ya. Masalah ini memang untuk membuat kerasnya hati ya kerasnya hati itu memang aduh berat sekali ya. Sedangkan saya merasakan, dan saya juga kadang terasa sedih, terasa sedih ya ketika saya melihat orang mati di depan saya, saya merasa biasa aja. Tidak bergetar hati saya, saya tidak beringat, tidak teringat bagaimana dia itu ketika dicabut nyawanya ya kemudian diangkat nyawanya ke malaikat diangkat ke langit untuk di apa di diangkat nyawanya ke langit ya kemudian di apa namanya kalau dia baik nanti maka dia akan dipuja oleh malaikat ya kemudian kalau dia buruk maka dia akan dicaci maki oleh malaikat ya dia jadi artis apa ndak di langit kemudian dia kalau memang dia akan dihempaskan di sampai ke tanah ya ndak teringat dia kematiannya sebagaimana kita apa namanya kita diperintahkan untuk untuk apa namanya untuk apa namanya untuk kubur, untuk terus maut untuk apa namanya untuk mengingatkan kematian. Dan ini memang saya merasakan masih sampai sekarangnya. Akan tapi yang saya rasakan adalah bagaimana untuk apa supaya hati kita tidak mati, ya, untuk sering lihat orang sakit parah, senyap orang mati depan kita. Ternyata untuk menghidupkan mati, untuk menghidupkan nafas masih banyak cara-cara yang lain. Ya, cara-cara yang masih banyak. Tak hanya seperti saya akui, saya akui saya juga merasa hati saya sudah sudah kebal selepas mati. Ada orang mati depan saya tu saya sudah biasa jadi tidak ingat mati ya ya walaupun saya kadang-kadang berusaha ingat-ingat lagi ada sadisnya bagaimana saya sanainya begitu saya sudah siap dengan amalan saya kalau saya mati sekarang bagaimana saya berusaha tapi kadang-kadang hati sudah terbiasa ya akan tapi saya merasa untuk hidup hati Tidak hanya seperti itu aja masih banyak cara-cara menghidupkan hati ya masih banyak di sana ada surga terus di sana ada surga apa nama teman-teman surga ya ya seperti majelis ilmu bisa menghidupkan hati ya faiza marartum bi riyadul jannah fartaub serta Rasulullah sallallahu alaihi melewati teman-teman surga maka singgahlah ya adalah sebagaimana Rasulullah Maryatul Jannah maka beliau bersabda fil dzikr seperti ini di sini bisa menghidupkan hati karena ya Jafat alai apa apa istilahnya akan di goshi azazal azal azal rahmat ya kemudian apa uh, dulutulun uh, uh, kata uh, azzal alai musakinah untuk ketenangan ya di sini bisa dapatkan hati ketenangan hati kemudian bisa dengan yang lain juga ya teman mengunjungi panti apa apa uh, mengunjungi apa namanya tempat apa namanya orang-orang miskin ya panti-panti panti, -panti, uh, panti jumpuh panti asuhan ataupun kita juga apa namanya menghimpun teman ya mendengarkan keluh kesahnya dan sebagainya dan yang menurut saya yang paling penting bisa melukakan hati adalah di sini yaitu bertemu menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini selain mengasyati atau sabar-sabar ini yang menurut saya paling menghidupkan hati dan sering bertemu dengan teman-teman yang apa namanya yang saling ini apa namanya yang saling istiqomah. Lingkungan yang, lingkungan yang baik. Sebagai anak perintah dari Allah, apa namanya? Sebagai perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jinah manukun maswadikin, ya. Hentaknya kalau bersama orang-orang yang benar, yang sering berkumpul, sering menasehati, itu yang membuat hidup hati kita menjadi, jadi hidup dan yang paling seni kita salah-salasakan juga adalah saya membaca Al-Quran, ya. Ketika hati saya, ketika saya malas, ya, pengen nulis, pengen apa, pengen ini, kok tiba-tiba saya, kok, apa namanya, habis melaksanakan suatu maksiat atau apa, saya, ini kalau saya membaca Al-Quran. Saya baca 15 menit, menit, alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan yang apa? merasakan benar dan saya merasa tenang. Dan dan mungkin itu itu kalau dari saya, kalau mungkin ada pendapat dari yang lain-lainnya mungkin pengalaman-pengalamannya bisa disaring juga. Demikian. Pada so. berikutnya, jika sekelompok manusia eh mau, jika sekelompok mahasiswa timku mendoakan orang yang sakit dengan bibi satu orang, kalau boleh, jika boleh, adakan doa itu sedang BELL RINGS <laughs> Sehidup semati mungkin ya. Pengen ikan maksudnya apa keguruan kalian ya. Yang tapi bisa bisa saja itu dia apa namanya menempel bajunya ya karena berbagai macam faktor mungkin dia kena penyakit kulit mungkin ya. kena penyakit kulit atau kena penyakit luka bakar atau kena penyakit yang dia uh, manifestasinya mekanisasinya sebagaimana luka bakar. Ya kalau luka seperti itu tumbuh-tumbuh tubuh, di, di tubuhnya ya luka seperti itu kemudian nempel pakaian maka dia akan nempel. Ya karena namanya tubuh dia uh, dalam proses regenerasi dia akan apa namanya mengikuti sertakan bahkan berusaha mencerna bagaimana tersebut apa namanya mencerna hal benda benar tersebut berusaha untuk menjadi bagian dalam tubuh tersebut, ya akan akan berusaha apa nempel gitu ya untuk menjadi menjadi ini apalagi di sana ada zat zat radang, kemudian ada zat zat inflamasi yang di sana tuh berusaha untuk menarik dan mencerna, ya makanya mungkin ya kita duganya itu mungkin dia ada luka di sekitar tubuhnya ataupun luka bakar dan sebagainya, terus kemudian nempel ya apa namanya ketika proses penyembuhannya dia nempel seperti itu ya, pola alam, mungkin itu jawaban seperti itu. Okay. Kemudian pertanyaan berikutnya, perbuatan apa saja yang dapat mengurangi kesabaran, karena, karena, sakit, karena sakit di badan? Alishyam Al-Lam Al-Jazah Al-Shakwar Ya, menangani Tentu apa? Mengupat Mencaci magi Dan yang lainnya, yang lainnya. Yang ketiga adalah Habsul Jawari an anta taf Al-an-taf Al-an-taf Al-an-taf dalam kondisi dia, ya semanggu dia, ya kalau dia bisa sama begitu juga dengan apa namanya dengan e, kejadian masa perasaraf tersebut. Apa, dan pengen, memang saya akan pengen bahas ketika ini, tapi waktu itu tidak cukup, ya. Dan saya nukil beberapa ulama mulai dari fitnah. Akan tapi untuk kenyataannya, untuk apa namanya, untuk prakteknya di lapangan saat ini memang agak susah untuk praktek di lapangan untuk menjenguk lawan jenis memang susah, ya. Untuk nukil, terutama yang dijungkung adalah wanita, itu agak susah sekali, ya karena dia akan terutama yang bukan mahromnya, karena memang ya pertama sudah diinfus, diinfus minimal sudah kelihatan ininya, apa namanya lengannya sudah kelihatan ini aurat, aurat sudah diinfus itu sudah kelihatan dia. Ya bagaimanapun dia coba menyembunyiin dan sebagainya itu sudah ini susah. Jadi untuk prakteknya memang saya bilang susah sekali untuk prakteknya yang jenguk, apalagi yang dijenguk adalah perempuan gitu ya jenguk perempuan maka ya selamatnya nggak usah ya kalau itu masing-masing kan, pasti nggak diinfus pasti diinfus ya minimal harus terlihat <tuh> ya, karena infus itu dan dia tidak bisa dinyikat dia nggak bisa di atau atau gimana atau di gerak-gerak ya, sedikit pasti ini pasti bergerak gitu ya dan juga harus timbul apa harus dari fit apa namanya aman dari fitnah nah ada mahromnya dan dia nggak boleh berdua-duaan gitu ya ya apalagi Apalagi jelas-jelas ni jenguk am, jenguk boyfriend, jenguk girlfriend, macam jelas, tak boleh sama sekali bererti ya. kan? Ya, apalagi apa-apa, apalagi jenguk ini, jenguk apa nih kan? Jenguk jengu calon sudah laru, ya, mau jenguk terus ya, tidak ya. Tapi memang prakteknya memang tak susah ya. Memang kalau memang tak penting sekali ya, cukup didoakan dari jauh juga. Ya, apalagi katanya Ustaz tadi, kalau datang juga sesak dia, dia sudah sesak dia, pengen, pengen dia, pengen dia mau gitu. Ya. Mau muntah maksudnya, ya sudah sesak sudah apa ya ya? super itu. Ya, super calonnya masih sakit. Masih sakit ya. <laughs> Jadi ya, untuk prakteknya lebih baik ya kalau memang anu didoakan saja dari jauh ya. Sudah ada orang yang palingkan usah tadi, Pak Dogi Bayar ya, untuk di zaman sekarang ya, lebih baiknya aplikasi kita tadi ya. Kita ya kita dari jauh kita masalah dengan